Assalamualaikum Sideralun Berita pagi edisi hari ini Kamis 13 Juli 2017 Dibacakan Putra Nasution dan Ardian Shah. Tas berisi peluru dan surat ISIS Ditemukan di Bernun Menhut dan Elhas 7 kantor balai TNGL Dikembalikan ke Aceh Tenggara 1,2 miliar rupiah pajak daerah Di Banda Aceh tertunggak Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambia FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawi. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambia FM. Darlun, tas kulit warna coklat berisi peluru aka, peluru pistol event, pisau dapur dan surat berlogo ISIS ditemukan warga di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di Simpang Kemangan, PD Selasa, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Kasat Reskrim AKP Samsul mengatakan, tas kulit jinjing warna coklat yang tidak bertuan itu ditemukan di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh Medan oleh petugas klinik agung di Simpang Kemangan. Menurut AKP Samsul, peluru yang ada dalam tas itu adalah dua butir peluru aktif pistol FN kaliber 4,5 mm dan satu butir peluru AK kaliber 7,62. Surat berlogo ISIS yang juga ditemukan dalam tas itu ditujukan kepada salah seorang keci di Kecamatan Tiro terkait pencairan dana gampung. Keci tersebut sedang dimintai keterangan oleh polisi. Dugaan sementara adanya kelompok yang anti terhadap keci. Sudarlun Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dr. Insinyur Siti Nurbaya setuju kantor Balai Taman Nasional Gunung Loser dipindahkan kembali ke Aceh Tenggara. Persetujuan Menteri Kehutanan dan LH itu disampaikan menjawab protes yang disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI asal Aceh M. Salim Fahri dalam rapat kerja Komisi 4 dengan Kementerian Kehutanan dan LH di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta kemarin. Dari Jakarta, Fikar melaporkan, disebutkan, Aceh Tenggara adalah daerah yang mayoritas wilayahnya berada dalam Taman Nasional Gunung Lauser. Namun, mengapa kantor balai TNGL justru ada di Sumatera Utara? Menurut Salim Fahri, dulu kantor balai TNGL berada di Kota Cane, Ibu Kota Kabupaten Aceh Tenggara. Namun belakangan, dipindahkan ke Provinsi Sumatera Utara. Politisi putra alas ini menyatakan, hutan lauser harus menjadi perhatian dan dilestarikan sebagai menjaga keseimbangan alam. Ia mengharapkan kepada pemerintahan Aceh yang baru, Irwandi Yusuf, dan Nova Iriansyah, untuk tetap berkomitmen menjaga hutan lauser. Sedarlon sejumlah pelaku usaha perhotelan, restoran, dan reklama di Banda Aceh ternyata banyak yang tidak tangan pajak. Terbukti dari laporan Badan Pengelolaan Keuangan Banda Aceh, terdapat 43 nama usaha dari tiga jenis usaha tadi yang menunggak pajak daerah mencapai 1,2 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kepala BPK Banda Aceh Purnama Karya yang dikonfirmasi jumlah tunggakan setiap usaha bervariasi. Bahkan ada usaha yang memiliki tunggakan dari tahun 2009 hingga tahun 2016. Akumulasi jumlah tunggakan semuanya sebesar 1,2 miliar rupiah. Purnama menjelaskan dalam menagih pajak kepada wajib pajak pihaknya selalu melakukan dengan cara-cara persuasif. Dari 43 nama usaha tersebut, Beberapa di antaranya ada yang sudah melunasi, ada yang membayar dengan mencicil dan ada juga yang sampai saat ini belum membayar sama sekali. Terhadap usaha yang membandel, pihaknya akan melakukan penyegelan usaha tersebut dalam waktu dekat. Seularun ada Mukhlis ternyata tidak menerima dirinya diusul pergantian antara waktu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. ...praksi Partai Aceh sisa masa jabatan 2014-2019. Sikap tersebut dibuktikan dengan menggugat Gubernur Aceh, DPRA dan Komisi Independen Pemilihan Aceh... ...ke Pengadilan Negeri Banda Aceh selasa lalu. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Berkas gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukumnya... ...Darwis S.H. dan Teku Rahmat Kurniawan... ...dengan nomor 38-PDT.G-2017-PNBNA tanggal 11 Juli 2017. Anehnya, dalam gugatannya, ada Mukhlis tidak menggugat partainya sebagai pihak yang mengusul pergantian dirinya dengan Adli Calo bin Ibrahim sebagai peraih suara terbanyak kedua pada Pilek 2014 setelah ada Mukhlis. Alasan menggugat Gubernur, DPRA, dan KIPAC disebutkan karena tidak ada pemberitahuan kepada Adam Mukhlis tentang PAW tersebut. Ada muklis yang dikonfirmasi Serambi tidak mengangkat HP-nya meskipun sudah ditelepon beberapa kali dan nomor yang dituju juga aktif, SMS yang dikirim juga tidak dibalas. Jurubicara Partai Aceh Suadi Sulaiman alias Adi Laung juga tidak memberikan tanggapan banyak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Zarlun Amiruddin warga Jalan Sukir Mandaud lingkungan Mutia Gampung Peniti yang telah berulang kali terekam CCTV milik Masjid Taqwa di Jalan SD Johansah Gampung Setui dalam menjalankan aksinya mencuri sepatu bermerek milik para jamaah masjid itu selasa sore tertangkap tangan. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Pria lanjut usia yang telah berkeluarga dan memiliki dua orang anak itu diringkus langsung oleh pengurus masjid tersebut. Ustadz Saudi pengurus Masjid Takwa Stuy yang menangkap sang pencuri dibantu seorang warga lainnya yang memutuskan tidak mengikuti salat berjamaah mengaku kalau aksi yang dilakukan tersangka sudah cukup meresahkan pengurus Masjid Taqwa dan jamaah masjid di sana. Pasalnya, dari enam kali aksi yang telah dilakukan oleh tersangka dan terekam oleh CCTV dalam menjalankan aksinya itu, seluruhnya berjalan mulus tanpa hambatan. Saat tertangkap basah, pelaku pun langsung dibawa ke mapel Syekh Baitur Rahman dan dimintai keterangannya. Karena dalam pencurian yang dilakukan tersangka, masuk dalam tindak pidana ringan, tidak dapat ditahan dan masih dapat diselesaikan dengan musyawarah di tingkat gampung. Darulun Amerika Serikat mencari celah menyelesaikan sengketa Qatar dan negara Arab melalui kesepakatan anti-terorisme. Kesepakatan itu telah ditandatangani Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Altani Thani senen Indonesia melansir. Kesepakatan itu juga berarti menjadi Qatar sebagai negara pertama yang memenuhi hasil pertemuan di Riyad awal tahun ini yang bertujuan memotong aliran dana terorisme. Qatar dan Amerika Serikat berharap kesepakatan itu bisa diterima negara Arab dan menjadi cara mengakhiri krisis.